Mitra bisnis, DPR membuat peraturan yang melarang perempuan berpakaian seksi di kawasan gedung DPR-MPR dengan alasan demi menjaga citra DPR di mata publik. Beberapa pihak mempertanyakan apakah perlu DPR mengurusi hal semacam ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus anggota DPR, Rike Diah Pitaloka. Barike, apa komentar Anda? Kalau menurut saya, mungkin pertama Saya juga harus mengatakan, saya orang yang Sepakat bahwa orang harus Berpakaian sopan, tapi tidak hanya di DPR, dimanapun ya, harus berpakaian Sopan lah, tetapi artinya Saya tidak sepakat, kalau ini kemudian Menjadi sebuah aturan yang diresmikan Gitu ya, karena semua orang Sebetulnya kalau mau lihat aturan itu Di kode etik DPR juga rasanya Sudah ada ya, bagaimana bukan hanya Pakaian, tapi perilaku kita juga harus sopan Jadi, menurut saya, hal seperti ini Saya sangat tidak sepakat, ngapain lah istilahnya DPR ngurusin rok mini masih banyak hal yang perlu diurus sih gitu ya, misalnya ya banyak lah persoalan, kalau mau buat peraturan ya buat undang-undang yang pro rakyat gitu. itu kan fokus aja menurut saya pada fungsi utama DPR legislasi, budgeting, anggaran ya dan pengawasan yang pro terhadap rakyat saya sih contoh dari konstituen saya saja ya, saya gak mau ngeklaim yang lain, masyarakat lebih suka kalau saya sebagai wakilnya ya bekerja dengan serius di persoalan-persoalan seperti itu, kalau mau berbicara persoalan soal pakaian gitu ya itu jelas lah tapi di sisi lain lebih penting juga adalah saya melihat ini adalah sebuah cara untuk pengalihan isu ada indikasi cara itu ya karena untuk apa tiba-tiba di saat masyarakat ini sudah menunggu-nunggu sedang ketakutan dengan kenaikan harga BBM, DPR yang didesak untuk menolak kenaikan harga BBM itu malah mengeluarkan peraturan seperti ini yang tidak ada relevansinya dan pimpinan DPR juga ketua DPR khususnya memberikan respon yang cukup sering ya gitu ini rakyat sedang menunggu gitu apakah DPR akan menolak atau tidak dan bahkan pemerintah sudah terang-terangan ya dia mengajukan sekitar kenaikan 33% itu angka yang signifikan sekali untuk kehidupan rakyat dan bahwa jika BBM itu naik atau semua harga naik, mas, ya kan? Efek dominonya, harga kebutuhan pokok, kemudian juga ongkos produksi akan naik. Dan hal-hal naik, tarif dasar listrik juga naik. Ini pukulan yang berat untuk rakyat sesungguhnya. Dan pemerintah secara terus terang mengatakan kenaikannya pada tahun ini, mungkin nggak satu kali. Gila, ini udah hal yang yang menurut saya ini yang harus disikapi oleh DPR. Saya bahkan kemarin sambil buyan, saya bilang kalau yang namanya rok mini itu tidak akan menyebabkan kenaikan harga-harga. Tapi kalau BBM naik, pasti harga-harga akan naik dan harga rok juga akan naik. Menurut saya, saya juga apa ya, pengen ketawa tapi kesel juga gitu. Sedih juga saya, lembaga tempat saya bekerja yang katanya kita wakil rakyat kok lebih sensitif dengan isu-isu yang seharusnya kita yang berada di depan menyuarakan ini gitu. Tapi bagaimana dengan pendapat Ketua DPR yang mengatakan peraturan ini dilakukan guna mencegah perbuatan asusila? Padahal saya ini udah seringlah Ketua DPR ini aduh gimana ya? Tidak tahu deh saya, Pak Marjuki, ya maksudnya tidak usah. Kan? Ketua DPR, banyak isu penting yang harus disuarakan oleh seorang ketua DPR. Dia punya posisi yang luar biasa sebagai corong dari DPR itu sendiri. Untuk apa dia menanggapi hal ini? Tapi ya itu kebijakan, dia punya penilaian masing-masing. Ah, tapi justru oleh karena itu saya melihat bahwa ini ada indikasi kuat pengalihan dari kenaikan subsidi BBM. Kesimpulannya, menurut saya, saya mengajak anggota DPR yang lain untuk tetap fokus pada pekerjaan kita. Kita sebagai anggota Dewan dan dalam hari-hari terakhir ini tentu saya berharap bahwa teman-teman di DPR membuat keputusan kita menolak kenaikan BBM yang diusulkan oleh pemerintah SDI. Demikian artis sekaligus anggota DPR, Rike Diah Pitaloka. Saya Wendy Lim.